Umar bin Khattab Khotab pernah mengatakan perhitungkan dirimu bahwa maksudnya berhitungkan hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung-hitung hasibu kebelantuh hasahu timbanglah dirimu sebelum ditimbang maksudnya mikir-mikir dan merenungi amal ini yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam pelaksanakannya ya sama tadi ngerenungi kesalahan kita apa jangan-jangan dosa saya ini belum diampuni oleh Allah kekurangan kita dan seperti yang di dalam majlis silsilah pembersih hati yang pertama adalah untuk kita tahu bagaimana kekurangan kita adalah yaitu dengan cara mencari guru mursid atau teman yang baik. Atau dari cacian lawan kita Atau dari memperhatikan dari orang lain Ini sudah kita baca Jadi kadang-kadang kalau kita mencari kekurangan sendiri itu susah Saya itu sudah baik atau belum? Belum bisa Tanya guru Guru saya baik belum? belum? Belum, belum, Oh ketemu Atau cari teman yang baik Istriku Kalau saya salah tolong diingatkan benar nih Ini orang lain Minta kepada orang lain suruh menilai yang ketiga adalah cari orang yang benci kepada kita. Kalau orang benci itu kalau ngomong beneran kan, karena dia selalu mencari-cari kesalahan kita. Kamu mengini. Wah itu lumayan dikasih tahu saya ini begitu. Nah ini jadi ya seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah itu hakikat muhasabah itu kayak begitu. Koreksi diri. Ini saja karena waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat.